Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulullah Sayyidina -si -si Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mahala Wa la wa la quwata illa billah Amma ba'at Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon Ataukan makar. Ataukan keramin, maashirul amba, maashirul asyati, dalkumma. Bapa-bapa, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, pada hari Selasa yang lalu kita ditinggalkan oleh seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah. Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Adik kandung Dari guru saya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukar Saya Tadkala Berada di Mekah Mulai tahun 1983 Hingga 1991 Saya Mengenal benar yang namanya Said Abbas bin Alawi Al-Maliki adik kandung dari guru saya. Tempat kami memang berjauhan. Rumah kami berjauhan, tapi beliau selalu datang ke pesantren. Jadi, beliau ini rumahnya jauh dari tempat Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki. Mungkin saya gambarkan kalau rumah Abu ya atau pondok kami itu di Sini Ponagung, rumah beliau di Karanglo. Tapi beliau bisa dikatakan walaupun tidak setiap hari tapi hari-harinya banyak digunakan untuk ke pesantren. Beliau tidak mengajar tapi beliau menampakkan betul-betul suatu keakraban sekali dengan kakaknya. Ada apa-apa dengan kakaknya yaitu Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sehingga kami dari murid-murid ini tahu persis bagaimana beliau. Ya, kami memanggil sebagaimana kalau Abu Ya ini kami anggap sebagai ayah sendiri Maka kami menganggap beliau sebagai paman sendiri Ya namanya paman kita kadang juga burau dan segala macam lah Itu yang saya tahu tentang beliau Masya Allah Beliau ini orang luar biasa Kalau dari segi keilmuan Memang yang menonjol adalah sang kakak Yaitu Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Dalam segala macam keilmuan Luar biasa Cuma kalau sang adik ini adalah Amalia kenal dengan amaliyahnya bahkan min ahlil karamah artinya ya min al awliya yang punya keramat beliau itu saya masih ingat hari wet beliau ini yang apa ya beliau ini kalau di kota Mekah bisa dikatakan lebih ditakuti daripada kakaknya jadi masyarakat Mekah itu lebih takut kepada Said Abbas daripada kepada Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kalau kepada Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki sungkan sebagaimana umumnya tokoh islam atau ulama ya, sungkan tapi kalau pada Syed Abbas ini, takut takut salah mereka saya gambarkan dulu di zamannya Imam Ghazali radhiyallahu taala R.T ini Imam Ghazali kan punya adiknya adiknya ini juga menaril karomah Imam Ghazali dengan ilmunya yang luar biasa sudah kita kenal tapi adiknya ini ditakuti oleh masyarakat tidak seperti Imam Ghazali barangkali semacam itu gambarannya suatu saat kalau saya riwayatkan mau membawazahi ringkas saja suatu saat Imam Ghazali ini salat ngimami adiknya jadi imam. Kemudian Imam Ghazali ini dalam saat eh apa namanya? salat jamaah itu jadi imam itu. Kebetulan beliau lagi menulis bab faiki bab haid. Lagi menulis itu. Kemudian ada adiknya begini. Setelah salat katanya mungkin bahasa saya gampang. Cak, sampean salat kok getien tok, Cak? Barangkali bahasa saya kenapa? Ya karena kan berpikir ilmu, kebetulan babnya bab Haid. Jadi pikirannya kan darang gitu. Kata adiknya dikasyif sama adiknya, "Sampe sholat kok apa? ndelok gedet tok gitu." Katanya begitu. Jadi yang adiknya yang demikian ya. Imam Ghazali, siapa yang mengingkari keilmuan Imam Ghazali? Barangkali semacam itu antara Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki dengan Zain Abbas bin Ali Al-Maliki. Barangkali semacam itu, ya. Abu-buannya luar biasa. Saya masih ingat salah satu dari karamat yang sering saya dengarkan. Suatu saat beliau ini, uh, Syed Abbas ini dicintai oleh masyarakat. Apa ya? Merakyat. Kalau Abu Yaa disungkani, segani. Ya, Abu Yaa disegani. Kalau ini merakyat. Mungkin, maaf maaf saya gambarkan kalau di Indonesia kan ada Habib Sheikh, itu kan Merakyat ya, mana-mana. Kadang-kadang semacam itu. Beliau itu namanya Munsyid Mekah. Dikenal dengan ahli kok sidak Mekah. Mulai dari semua penjuru Mekah ini kalau sudah ada grup-grup ya, grup-grup kosidat mana-mana. Bukan sekedar Mekah. Dari Tunis, dari Syria, dari Mesir, dari mana. Mereka datang ke Mekah. Misalnya, kumpul satu tempat. Kalau datang Saint Abbas, ketutup semuanya. Kalau sudah datang Saint Abbas, kosidat, ketutup. Orang yang suaranya enak-enak semuanya itu rasanya sepoh katanya orang Jawa. Kalau Saint Abbas belum muncul rasanya apa? sepo katanya orang Jawa itu kehebatan saya abbas bin alwi al maliki salah satu keramatnya juga yang saya tahu ya ini masih ya di kalangan masyarakat dulu kawan-kawannya kan banyak beliau itu punya nah, grup ini memang adat dulu orang sana ya grup yang naik onta nah, di situ kan ada lagu-lagu ya madinia kiida ada jamaluga jadi hey rombongan gimana ya ini kalau positif artinya ya itu kadang ada rombongan orang naik ontah dengan menyanyikan lagu-lagu rindu pada Nabi. Gimana itu ontah? Ontah itu terus lari ketang karena rindu pada Nabi. Ya, itu ada syairnya demikian. Jadi di sana itu grupnya yang biasa dikatakan oleh orang-orang, ya pak, biarlah anjing menggonggong, kafila tetap berjalan. Itu istilahnya, gambarannya itu begitu memang. Jadi kafila kafila dengan naik ontah. Kemudian apa? Seorang yang memimpin munsyid namanya. Munsyid itu yang memimpin sehingga Jamal atau apa? Onta ini mengikuti nawam. Lagunya itu stapak-stapak mengikuti nawam. Ini pimpinannya Said Abbas. Di zamannya itu salah satu pemimpin yang munsyidnya itu ya adalah Said Abbas bin Alwi Al-Maliki. Suatu saat ada kawannya di Taif. Saya gambarkan Taif itu kalau di sini, kalau saya katakan Mekah itu di Bonagung sini ya. Saya gambarkan di ujung beli unta baru masih liar. Unta itu masih liar. Sudah enggak ada yang bisa, enggak ada yang mampu untuk mengatasi itu. Langsung orang-orang bilang panggilkan Zain Abbas. Pasti tunduk itu unta. Panggilkan Zain Abbas cepat datang. Sudah dari pucuk dinaiki sampai ke Mekah. Kontanya nurut. Semua orang enggak bisa sama Zain Abbas nurut. Jadi ya, tak tahu dia apa kan yang mungkin saya cakapkan. Itulah itu saya abbas bin alwi almar. Ini ini dari segi yang saya tahu. Kedua, ini pemerintah atau wabi wabila kampanya. Kalau dengan Abu Yahya Muhammad bin Al-Maliki mereka takut dengan ilmunya. Ya maklum berdebat pun kalah mereka. Sudah teruji. Syed Muhammad bin Al-Maliki sang kakak ini teruji dekat ke sana ke sini tidak pernah kalah. Bahkan di depan raja pun Abu Yahya masih tetap adalah ya, dalam kebenaran ya. Depet dengan Wahabi tidak ada yang menang Wahabi. Pak akan pernah dikeroyok. Lah Abuy ini kalau dikeroyok sama Wahabi yang dipanggil adiknya. Syekh Abbas ya, ikut saya. Ya, ya sudah di duit mana-mana ini duit. Mana -mana Tapi kalau Syekh Abbas, misalnya ini sak, apa namanya? Sak pas ditepuk habis semua, beliau sendirian di tengah. Kok sida beliau? Kok yang dikatakan syerek oleh Wahabi dinyanyikan di depan Wahabi-Wahabi. Sopo sing wani gitu? Siapa yang berani? Tidak yang berani. Itu Said Abbas bin Alwi al. Jadi dengan amalnya langsung berpraktek. Memang beliau bukan orang yang ahli ceramah ya. Bukan berarti tidak punya ilmu ya. Orang kan macam-macam ya. Ada orang yang alim tapi tidak biasa untuk apa ceramah beliau lah termasuk nasihat biasa, nasihat doa. Makanya kalau datang ke Indonesia kan bukan tunggu untuk ceramah ceramah. Endah, kan. Memang bukan ahli tapi bukan berarti orang tidak punya ilmu. Saya tahu persis waktu saya di sana itu beliau aktif ngaji kepada sang kakak bawa buku, bawa kitab ini sore biasanya. Nah, ini jadi tahu kebetulan saya dulu kalau sore itu kebetulan ditugaskan di kamar Abu Yusuf Muhammad Al Maliki seringkali mendampingi setabes ambilkan ini, ngambilkan ini. Saya tabes ngaji sama, sama kakaknya ini dan dulunya mengaji juga ya dengan orang-orang terdahulu ya orang, -orang ayahnya ini. Cuma menurut ceritanya set up Jazidi kata Abu Ya ini. Adikku ini luar biasa. kalau bahasa saya katakan, adikku itu luar biasa gitu. Ngajine mek ngono tapi opoe paham. Ya masalahnya ndak bisa untuk menyampaikan sebagaimana ahli, ahli ceramah begitu. Apa saja paham. Nah, kemudian beliau ini juga pengarang kosida. Kosidanya banyak. Saya aja enggak hafal karena saya bukan ahli kosida ya. Jadi tidak ketertarikan saya bukan ke arah itu, tapi beliau banyak lah murid-muridnya ini yang banyak orang Banjar. Kenapa orang Banjar? Orang Banjar ini kan senang ya sama aku si dah, Jadi beliau cocok di Indonesia ini dengan orang Banjar-Banjar ini cocok sekali itu beliau. Karena memang kehidupan kan sampai terbangan aja dikatakan terbang, banjari itu ya. Jadi blog nah, itu murid-murid Syed Abbas bin Alwi al maliki banyak di Banjar. Ah, beliau pada akhir akhir akhir ini setelah Abu Yusuf Muhammad bin Alwali wafat, diamanati agar sering datang ke Indonesia ketika datang ke Indonesia, akhirnya beliau membuat satu acara besar tahunan yaitu Hal Syed Alawi bin Abbas al-Maliki. Hal Abahnya yang diadakan di Karongan di tempatnya Kaya Alawi bin Muhammad Karongan. Mana Karongan? Sampang ya. Setiap apa namanya? Setiap tahun sekali. 2 atau 3 bulan yang lalu waktunya. 2-3 nah, bulan yang lalu beliau datang. Biasanya kami-kami murid-murid Abu Yashid Ahmad bin Al-Maliki itu sudah sampai datang menemui beliau. Beliau juga punya murid. Artinya begini, di Mekah itu petanya Abu Yasin Muhammad bin Ali Maliki punya putra. Namanya Zain Ahmad bin Alwi Al Maliki, kan gitu. Gampangnya kalau bahasa itu Gus saya itu ya. Gus saya ini nah Ahmad bin Alwi Al Maliki, gitu ya. Karena putra langsung guru saya. Sedangkan Zain Abbas punya putra namanya Zain Alawi. Ini yang menonjol, saya katakan menonjol ya, ada beberapa putranya. Tapi yang menonjol adalah Syekh Alawi. Syekh Alawi ini dibukakan pesantren oleh ayahnya, yaitu Syekh Abbas. Nah, maka kalau orang-orang mengirim santrinya ke Syekh Abbas, itu berarti ke Syekh Alawi. Tapi kalau mengirim santrinya ke Abu Syekh Muhammad bin al Maliki, sekarang dipegang oleh Syekh Ahmad. Gampangannya, sebagai gambaran ini, Syekh Ahmad sekarang ada dua nagung. Said alawi ada di Taranglo gitu ya Amerika nah, juga bersaudara ya yes, seperti umumnya lah nah, apa namanya kerjasama itu seperti umumnya ya tidak jadi masalah mau kemana saja lah ini dua tempat ini saya katakan antara Bonagum dengan Taranglo tadi itu yang di sana dikatakan Rusayfa dengan Seriksitin ini di pusat perhatian pemerintah Wahabi karena mereka nah, ini. Kalau dikatakan syirik syirik bit a, bit a menurut mereka ini sumbernya dari dua tempat ini. Itu musuh utamanya Wahabi. Siapa? Dari mana? Dari Said Ahmad yang dulunya milik Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki dan dengan dari Syarikatin Said Alawi yang ditinggal oleh sang ayah itu Said Abbas bin Al-Maliki Dua tempat ini sekarang menjadi apa ya? Jadi pilar bagi kita alusan awal jamaah maka kalau orang-orang haji dari orang-orang kita kiai-kiai, ya datangnya ke kedua tempat ini dulu memang ada di Madinah, Habib Zain bin Smith cuma karena Habib Zain bin Smith itu warga Yaman, bukan warga asli Indonesia saya katakan, eh maaf, bukan warga asli Mekah kalau saya gambarkan itu misalnya set, apa Habib Zain bin Smith itu orang Malaysia yang ngajar di Indonesia gitu. otomatis punya keterbatasan kan ya maka tatkala beliau berbuat sesuatu yang menabrak aturan main Indonesia otomatis kan dicegah. Sedangkan Said Abbas dan uh, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki asli orang Indonesia. Maaf, asli orang Mekkah. Ibarat saya tuh, siapa? Panjenengan semua is kayak ini demo ya Kak. Apa kan gitu ya. Paling urusan gitu-gitu saja. Paham ya? Itu permasalahannya ter jadi lalu di sana lebih keras karena ur urusannya kerajaan kalau di sini kan pemerintahan biasa, usah kerajaan. kalau salah kita asal tangkap asal tangkap begitu namanya juga kerajaan sangat berbeda di Mekah enggak ada, ada ormas, Mekah itu cuma satu yang punya raja sama rakyat itu saja. Kemudian masyarakatnya di Mekah itu ada dua kelompok, kelompok Wahabi sama kelompok An Nusunanwal Jamaah. Saya katakan mungkin di zaman awal-awal Pak Harto awal-awal ya. Dulu di awal-awal Pak partai itu yang namanya pemerintahan di Indonesia ini rata-rata kawan-kawan Muhammadiyah. Misalnya orang Depak biasanya Muhammadiyah kan gitu ya. Nah, kemudian masyarakatnya adalah masyarakat NU NO, kan gitu kan? Masjid-masjid kita NU NO, kan gitu ya. Awal-awal dulu. Saya katakan semacam itulah gambarannya. Kalau orang pemerintah di sana mayoritas Wahabi, tapi masyarakatnya adalah mayoritas NU. NO. Itu gambarannya. Jadi enggak bisa mutlak Saudi Wahabi gak bisa mutra semacam itu ya karena banyak orang-orang kita banyak kemarin itu yang takziah set apa saja ya ribuan orang itu ribuan orang hadir ya otomatis bukan Wahabi kan gitu ya wah dan Syed Abbas ini menantang arus sebagaimana Abu ya Syed Ahmad bin Al-Mari menantang arus di Mekah yang Mekah itu dikuasai oleh tokoh-tokoh Wahabi dalam dunia kepemerintahan cuman raja rajanya atau kalau saya katakan di sini presidennya sama gubernur-gubernurnya, menteri-menterinya belum tentu Wahabi. Yang jadi masalah itu biasanya kalau saya gambarkan di Indonesia, Kementerian Agama dengan deretannya, mulai dari pusat sampai KUA. Kalau di sini, ini dikuasai Wahabi. Gitu, gitu. Kalau saya gambarkan ke Indonesia ya, jadi mulai dari pemerintah pusat mana, Departemen Agamanya Saudi sampai KUA ini dikuasai oleh orang wah tapi menterinya orang kita ya ada. Ya. raja-nya pun Raja Fahad itu luar biasa sama Abuya. Raja Fahad itu punya adik namanya Amir Turki. Wajahnya hampir memper dan sering ke Abuya. Datang. seneng sama Abuya. Saya tahu kursi dulu Abuya ini punya kawan apa ya? Intelnya, lulusan Bin barang ya, kepala Bin ya, tapi di sana ya, kepala Bin Saudi Arabia. Itu pusatnya ini. Namanya Sheikh Abdul Rahman Bajoda, kepala binya. Itu datang aji sama Abu ya. Itulah gambaran sedikit tentang Saudi, ya Wahabi oh ada Wahabinya karena itu imam-imam masjid pun ya ada yang Wahabi, ada yang tidak Wahabi. Saya masih ingat Sheikh, Kalau al Sudes itu Wahabi itu. Tapi kalau Hudzaifi, Sheikh Hudzaifi itu orang kita yang pernah jadi imam masjid di Medina ya. Nah, itu dulu sampai pernah di apa isanya ya dilengserlah gitu ya. Karena ya memang orang kita ketempon gitu lisanya orang kita dengan amalia kita datang ke Abuya akhirnya pernah dilengser dari ah, Madinah. Begitulah di sana pergolakannya itu ya. kembali nah, kepada Said Abbas bin Al-Maliki luar biasa kita kehilangan tapi mudah-mudahan apa yang ditinggalkan oleh beliau ini suatu hal yang tetap menjadi sinar ya di Mekah karena masih ada putra beliau itu Said Alwi bin Abbas bin Alwi Al-Maliki sebagaimana Abu yang meninggalkan Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki barangkali itu bapak-bapak saudara-saudara yang dapat saya sampaikan mohon maaf kalau kurang jelas suara saya agak sedikit tidak seperti biasanya ya, biasanya suara saya kan tinggi gitu ya, agak sedikit berkurang serah gitu. kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa jadikan manfaat bagi kita untuk maaf اللهم صل على محمد الرحيم الله وتعالى سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المقلب خاتم النبى صلى الله عليه وسلم حق الحق والذي ناسب المستقيم وعلى اله وصحبه قدره وبقدر العظيم اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في اعمارنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في ازواجنا وبارك لنا في اولادنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في قلوبنا وبارك Barjana fi hargatina wa barjana fi segalatina ya Rabbul Alamin Wa ya khairun nasurin mirahmadiga ya Rahman al-Rahmin Allah ma'afir Li Sayyid Abbas bin Alwi al-Maliki Allah ma'afir lahu wa'afihi wa'afu anhu Waj'alil jannad hama'wahu Allah ma'afir lahu Rauzatan min riayat al-jinan Wala taj'al min ufrati niran Allah ma'an nawir qabrahu binur al-Qur'an Allah ma'ajma' bainahu Ma'an Nabi Muhammadin s.a.w. في القبر قبل الآخرة يا أيها النفس المطمئنة إن إرجاعي إلى أرضي رضي الله في عبادي ودخل جناتي ركناتي نفدي حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا هذا على سيدنا محمد النبي وعليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين في قبول الفاتحة أقول بلي مشفقان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Aum Al-Din Iyaka Na'abudu Iyaka Nista'in Iyidina Surat Al-Mistaqil Surat Al-Ladzina Anabta Alihim Ghairi Mabubi Alihim Walubba Wallin Amin Hatha walafu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh